Tessh, tessh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina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 na tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna Manifiddin Rahimani Allah Wa iyakum ajmain Kita sudah selesai dari Bab La yudbahu lillahi Bimakanin yudbahu Fihi li ghairillah Tidak disembelih untuk Allah Pada tempat Yang digunakan untuk Dilakukan penyembelihan Kepada selain Allah di tempat tersebut Di situ ada satu ayat dan satu hadis, yaitu ayat tentang masjid Dirar dan hadis Sabit bin Adhahat radhiallahu anhu tentang seorang yang bernadar untuk menyembelih di tempat yang bernama buanah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada yang bernadar tersebut apakah di situ di tempat di, di tempat tersebut terdapat wasamil ausanil jahiliyah berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi atau juga perayaan dari perayaannya orang-orang musyrikin Ya, ketika ternyata tidak ada di tempat tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sang penanya untuk menunaikan nazarnya. Kita masuk kepada al masail sebelum kita pindah ke bab berikutnya. Al-Mu'allifu al rahimahullahu ta'ala Fihi masail Pada bab ini terdapat permasalahan-permasalahan Al-Ula tafsiru qawlihi La takum fihi abada. tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala la takum fihi abada zaghalah ada tutupnya tutup la taqum fihi abada janganlah engkau Menegakkan, yaitu menegakkan sholat Fihi, yaitu di Masjid Diror Selamanya Dan cita kita sebutkan tentang Kisah Masjid Diror ini Di mana Orang-orang munafikin Mereka merencanakan makarnya dan berniat untuk menjadikan masjid dirar ini sebagai tempat dalam mereka merancang dan merencanakan makar mereka mengintai kaum muslimin menunggu bantuan dari orang-orang kafir yaitu dari bangsa Rom, ketika itu bangsa Romawi. Dan untuk dalam rangka mensukseskan rencana dan makar mereka tersebut, mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di masjid tersebut, ya supaya menjadi hujah bagi mereka bawasanya ya masjidnya adalah masjid yang benar masjid, ya bahkan Rasulullah SAW pun sholat di masjid tersebut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bongkar rencana dan makar orang-orang munafikin ini. Ya, dan Allah jelaskan Hakikat dari masjid dirar ya, Bahwasannya dibangun ya, bukan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dibangun dalam rangka justru untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan para sahabat untuk Memhancurkan dan membakar musjid tersebut Begitu juga apa yang menjadi kaitan Dan hubungan ya. Ayat ini dengan bab kita Adalah bahwasannya ketika Tempat itu dipersiapkan untuk melakukan ibadah atau bukan di, e, dimaksudkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan di atas ketakwaan kepada Allah. Maka dilarang untuk ya beribadah di tempat tersebut ya dikarenakan maksud dan tujuan tempat tersebut diadakan adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Asaniah an al-maksiyah qad tu'aththir fil ard wa kadzalika at-thaah bahwasanya kemaksiatan itu bisa berpengaruh terhadap tempat ya al-ard yaitu bumi atau tanah atau maksudnya tempat yang dilakukan pada tempat tersebut berkara maksiat demikian juga sebaliknya ketaatan ya tempat ketika di situ adalah tempat kemaksiatan. ya. Atau bahkan tempat kesyirikan. Maka diharamkan untuk kepada seorang untuk beramal dengan amalan Ya, yang menyerupai amalan kesyirikan yang dilakukan di tempat itu. Ya, yang dilakukan pada tempat tersebut terutama ketika amalannya pun mirip. Ya, ketika amalannya pun mirip. Ya, Rasulullah SAW dilarang sholat di masjid biror sholat maklum, amalan yang maklum amalan ketaatan tapi ketika di situ maksudnya adalah ya, eh, untuk memperkuat hujahnya orang-orang munafikin maka beliau dilarang melakukan kesyirikan terutama di sini pada bab ini menyembelih ya di situ ada penyembelihan kepada selain Allah maka dilarang menyembelih di situ. Walaupun itu menyembelih kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah karena Allah. Ya, karena ada keserupaan juga dari sisi amalan. Ya. Nah di sini. Bagaimana kalau amalannya tidak serupa? Ya, kata Syekh Muhammad Sa'id Ya boleh saja wal arada insanun an yusalli fi makanin yudbahu fihi li ghayrillah la Kalau seorang itu Ya, salat di tempat yang di situ dilakukan penyembelihan kepada selain Allah. Ya, maka boleh. Ya, salatnya bukan salatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bukan ibadah yang sering dilakukan di tempat tersebut yang dilakukan kepada selain Allah paham ya maksudnya ya ini satu tempat sering dilakukan orang menyembelih kepada selain Allah sesajen dan lain sebagainya ya dilarang kita menyembelih di situ kenapa karena di, yang paling dikhawatirkan hikmahnya adalah ya orang akan menganggap itu sebagai hujah apalagi kalau seseorang itu dikenal sebagai sahibuddin seorang yang taat seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dikenal dia adalah orang yang saleh dikenal oleh masyarakat awam ketika melakukan penyembelihan di tempat itu ya berarti seolah-olah mendukung oh berarti boleh dong di situ ya itu Pak Haji aja yang melakukannya nah kan biasanya gitu ya nah ini yang dikhawatirkan maka tidak dilakukan berbeda kalau di situ misalnya sholat ya salat beda dengan menyembeli ya tidak dikhawatirkan Artinya ilahnya adalah salah satunya adalah kekhawatiran ini. Kalau hilang kekhawatirannya bisa jadi boleh. Ya, tapi kalau masih ada misalnya, ya daripada kita bukan masalah boleh atau tidak boleh, kita menjaga ya sudah nggak usah di situ sekalian sudah tidak usah. Ya, ya. menjelaskan bahwasanya itu tempat sudah bukan tempat yang baik dilakukan kesirikan di situ ya begitu juga ketika tempat itu adalah tempat ketaatan ya berpengaruh masjid tempat orang sujud kepada Allah subhanahu taala beribadah kepada Allah sholat baca Quran berdzikir majelis ilm dan lain sebagainya dari berbagai macam berbagai macam bentuk ketaatan ya maka masjid lebih utama dari tempat lainnya. Masjid lebih utama dari pasar misalnya. Ya, di situ berkumpul orang ya dengan berbagai macam jenisnya melakukan transaksi, ada yang jujur, ada yang tidak, ada yang macam-macam. Ya, ini bahwasanya ketaatan begitu juga kemaksiatan itu akan mempengaruhi tempat yang dilakukan padanya ketaatan atau kemaksiatan tersebut. Ini habis dikecilin ini. Hah? Let's try to get it. Qala al-salisah raddul mas'alatil muskilah ilal mas'alatil bayyinah. Liya zulal iskal Yang ketiga mengembalikan permasalahan yang sulit al-muskilah yaitu yang masih rumit, masih belum jelas di situ kepada permasalahan yang sudah jelas untuk menghilangkan kesulitannya. Ya. Dari mana diambil ya kesimpulan ini? kata Syekh Muhammad Sa'im bin Rahimah Allah fal <tutuk> man um binad dabhhi fi hadzal makan amrun mushkil lakinnar rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana larangan untuk menyembelih ya di tempat ini yaitu pada hadis seorang yang ingin menyembeli menunaikan nadarnya tersebut, ya ini adalah amrun muskil. Kenapa kok dilarang? Ada apa? Ya, ada yang belum jelas di situ. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan rinci, ya dengan pertanyaan beliau, kenapa kok, eh, apakah di situ ada eh, berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi? yang disembah, apakah di situ ada perayaan dari perayaan-perayaan orang-orang musyrikin? Nah, di sini menjadi jelas Bahwasannya ya, larangan tersebut adalah dikhawatirkan karena ini. Ya, ada bentuk musyabah keserupaan dengan ibadahnya orang-orang musyrikin yang dilakukan di tempat tersebut. Arrabi'ah istifsalul mufti idhahtaja ila dhalik Istifsalul mufti, yaitu mufti Dia meminta perincian dari permasalahan yang ditanyakan ya, Seorang yang ditanya mufti yang akan menjawab, yang memberikan fatwa nantinya. Ya. Boleh dia meminta rincian permasalahan dari sang penanya. Ya, supaya lebih jelas. Supaya tidak ada kemungkinan-kemungkinan. Ya. Dan orang yang bertanya pun Terkadang bermacam-macam niatnya Kadang ada yang betul-betul niatnya bertanya Kadang ada yang sekedar ngetes Kadang ada yang Cari mana jawabannya yang enak Kadang ada untuk menjatuhkan orang lain Ya macam-macam Nah ini juga harus jeli Seorang mufti Seorang ditanya dalam perkara yang seperti ini ya, Terkadang pengen cari enaknya sehingga bertanya secara global dapat jawaban secara global digunakan untuk perkara yang ya ternyata di situ butuh rincian-rincian nah ini juga perlu dirinci ya atau tidak anggap tidak dia baik dia bertanya memang untuk itu tapi ya ada hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu untuk jawab maka boleh untuk Ya, si mufti bertanya kepada Orang yang bertanya Orang yang meminta jawaban Untuk lebih menjelaskan ya, Tentang pertanyaan yang dia ajukan Al-Khamisah An-Nat-Tahsi ah Bin-Nadri La ba'sa ba bihi idza khala minal mawani'. Penghususan suatu tempat untuk ya bernazar atau menunaikan nazar di tempat tersebut ya atau dia bernazar khusus menyebutkan suatu tempat. Ya. Itu boleh saja kalau tidak ada al-mawani'nya hal-hal yang akan menghalangi atau menjadikan eh pengkhususan itu menjadi terlarang. Ya. Apa maksudnya sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia mengkhususkan bahwasanya dia bernazar untuk menyembeli di suatu tempat yang namanya Buana Ya. Mengkhususkan nama. Ya. Dan ini juga menjadi sebab kenapa Rasulullah SAW bertanya. Ya, kalau misalnya dia dia berkata, ya dia bernadar untuk menyembelih seekor kambing, ya sudah selesai tunaikan. Ya, tetapi di situ menjadi pertanyaan, kenapa dia mengkhususkan dua nah ini? Iya kan? Sehingga ada apa? Ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk mengetahui hakikat tempat ini apakah eh, bebas dari kesyirikan atau tidak? Beliau tanya. Ya. Nah, ternyata tidak. Beliau tuh perintahkan untuk menunaikan nadarnya. Artinya boleh menghususkan asal tadi tidak ada hal-hal yang menjadi menjadikan tempat itu menjadi terlarang. Ya, seorang bernadar ingin misalnya apa menyembelih di masjid Amwa misalnya kita fadl, ya, ya, di sini. Alhamdulillah ketaatan yang ditegakkan. Ya. Dia mengususkan, tidak masalah. Asal tadi. Ya. Ya, asal tadi tidak ada hal-hal yang menyebabkan ya. Terlarangnya seorang itu menyembelih di tempat tersebut atau bernazar di tempat tersebut. Penghalang-penghalangnya hilang sebagaimana ketika ya, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang bertanya itu dijelaskan di situ tidak ada apa namanya berhalal yang disembah tidak ada juga perayaan dari perayaan orang-orang musyrikin maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW As-sadisah Al-man'u minhu Idha kana fihi Wasanun min Awsanil jahiliyah Walau ba'da zawalihi ya. Dirarang itu dilarang bernadar Ya. Secara umum ya. Kalau pada tempat yang akan ditunaikan nadarnya tersebut terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah walau ba'da zawalihi Ya, walaupun setelah hilangnya berhala-berhala tersebut. Ya, hilangnya berhala-berhala tersebut. Ya. Taib. Dari mana? Ini diambil dari pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha ya ada kata yang menunjukkan sesuatu yang telah berlalu hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah tiubat apakah di situ pernah ada ya berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah wal mahdzur ba'da zawalil wasan baqin ya wal mahdzur perkara yang dikhawatirkan terjadi ya setelah hilangnya wasan tersebut bahaya tersebut masih ada yang dikhawatirkan ya bil annahu rubamayuad karena bisa jadi kembali lagi terjadi ya atau atau mungkin belum Uh, belum hilang. Ya. Ini nanti akan bertanya lo itu kan di sekitar Ka'bah dulu banyak berhala di mana? Eh ya, sudah hilang mahzurnya yang dikhawatirkan sudah hilang, orang sudah tahu itu sudah enggak ada berhala. Di situ orang beribadah kepada Allah dan asalnya itu adalah memang tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbeda dengan tempat yang itu masyhur, kita tahu di situ biasanya dulu terjadi kesyirikan. Oke, kemudian sudah hilang. Tiba-tiba dilakukan lagi ibadah yang yang mirip-mirip dengan yang dilakukan dahulu. Apa misalnya? Apa yang kira-kira menjadi pertanyaan? Loh, kok ada lagi? Nah, ini dikhawatirkan yang seperti ini ini dilarang, ya, ditutup celah-celah yang seperti ini. Ya, begitu juga selanjutnya Alman uminhu idakan nafihih idun min ayadih walau bada zawalihi. Dilarang kalau di situ ada mana atau ada Aid perayaan dari perayaan perayaan mereka walaupun setelah hilangnya dengan ilahnya sama sebabnya tadi terkadang bisa kembali. Ya orang salah sangka oh ternyata ada lagi tu dilakukan lagi. Ya. Qala asaminah samina annahu la yajuzu al-wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah li annahu nadaru maksiatain. Ya kalau ya ternyata tempat tersebut adalah tempat ya sebagaimana ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, boy, tempat tersebut misalnya ada berhala yang disembah atau tempat dari perayaan ya dilakukan padanya perayaan dari perayaannya orang-orang musyrikin, maka tidak boleh menunaikan nazar pada tempat tersebut. Ya. Karena itu akan tergolong kepada nazar maksiat ya tergolong kepada nadar maksiat nanti kita akan bahas insyaallah pada bab yang berikutnya at-tasiatu al-hadaru min musyabatil musyriki nafi fi ayadihim walau lam yaqsidhu Al-Hadar, berhati-hati, berwaspada dari Musabahah, menyerupai orang-orang musyrikin Di dalam perayaan-perayaan mereka Walaupun dia tidak memaksudkannya Ya Ini bab tentang At-Tashabuh Ya, nanti juga akan ada perbedaan istilah tasabbuh ala wazan tafaul ya, dengan musyabaha ala wazan mufaalah. Ya, kalau mufaalah sebagaimana yang disebutkan sini belum tentu dia bermaksud. Ya, belum tentu dia bermaksud, tetapi terjadi begitu saja. Itu pun dilarang. Ya, itu pun dilarang. Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu sholat ya pada wak beberapa waktu diantaranya ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam ya kenapa? Karena di situ ada musyabah ya keserupaan dengan ibadahnya orang-orang musyrikin yang mereka menyembah setan mereka ketika waktu itu. طيب apakah orang yang sholat bermaksud untuk bermusabahah menyerupai mereka enggak tapi terjadi dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya ini apalagi kalau dia memaksudkannya Ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum Ya Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka Tashabbaha ala wazan tafa'ala ya. Bedanya di sini Ada bentuk Kesengajaan, memang dia bermaksud Ya, Memang dia bermaksud Ya Memang dia berusaha untuk menyerupai dirinya dengan kaum tersebut. Nah, kaum tersebut siapa? Tergantung. Ya. Kalau kaumnya adalah orang-orang saleh, berarti dia bagian dari orang-orang saleh. Ya, tapi kalau kaumnya adalah orang-orang fasik, mau kita digolongkan dengan golongan orang-orang fasik, mau kita digolongkan dengan golongan orang-orang kafir, paling tidak di situ ada pengharaman yang sangat. Ya, jangankan tasabuh yang di situ ada bentuk kesengajaan, al-mushabahah yang tidak ada bentuk kesengajaan. Ya, dalam perkara ibadah, dalam perkara kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi ciri khas mereka terutama ini dua hal ini. Ya. Maka itu dilarang. Ya, apalagi dalam perkara ibadah, apalagi dalam perkara akidah. Ya. Nah, ini e, perkara tasabbuh terutama dengan orang-orang kafir ini babnya sangat luas sekali. Ya, dan bahkan para ulama menyebutkan bahwasannya, Dilihat satu persatu. Dilihat satu persatu. ya Koedahnya demikian. Tapi ketika sampai kepada apakah ini tasabu atau bukan, dilihat dulu. Sebelum sampai, sampai pada suatu kesimpulan. Kala al-ansirah La nadra fi ma'siyatin Tidak ada nazar fi maksiat pada perkara maksiat kepada Allah. Hadza qalahu qala al muallif demikian yang dikatakan oleh muallif. Wal lafdhul al madkur dan hadis yang disebutkan dalam bab ini la wafa'a li nazrin tidak ada penunaian nazar. beda ya antara tidak ada nazar dengan tidak ada penunaian Wabainahumafarq. Di situ ada perbezaan. Faidahkilala nadro. Kalau dikatakan tidak ada nadar fima siatin, ya. Pada suatu perkara maksiat, falma na anan nadro layan akid. Maka maknanya nadarnya itu tidak yayan Artinya nadarnya dianggap tidak sah. Sudah bukan satu nadar. Karena dia nadar maksiat. Tapi kalau dikatakan la wafa, ya, nadarnya terjadi, tetapi tidak boleh dipenuhi. Ada konsekuensi lain nanti. Ya. Ada konsekuensi lain nanti. Ya. Wa idha kila wafa afal, mana ada nadar yan akid. Ya. Kalau dikatakan la wafa maka maknanya nadarnya yang akit, terjadi ada, nadarnya sudah terjadi Kalau la nadro berarti nadarnya tidak terjadi, dianggap karena itu untuk maksiat sudah itu tidak ada, salah kamu Ya. Tapi kalau tidak ada menunaikan nadar pada perkara maksiat artinya ketika dia bernadar terhadap perkara maksiat Itu dianggap suatu nadar Ya tetapi tidak boleh ditunaikan. Untuk lepas dari nadar tersebut dia harus ya melakukan konsekuensi lain. Nanti kita akan jelaskan nanti konsekuensinya. Falma na anan nadra yang akid, laqin layuafa atau layuafa akan tetapi tidak ditunaikan nadarnya. Wakat wara dati sunnah tu bihada wabihada dan sunnah datang dengan lafadz ini dan lafadz ini. Lakinla nadra yohmal ala an nalmurat la wafalin nadrin. Ya, tapi di lafadz la nadra ini yuhmal ya dibawa kepada maksudnya adalah tidak ditunaikan nadar yang di situ adalah untuk bermaksiat kepada Allah. Likawlihi sallallahu alaihi wa Fil hadits <Sessus> sahih waman man an ya'si Allah Falai ya'si Barang siapa yang bernadar kepada Untuk bermaksiat kepada Allah Maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Satu lagi Al-hadiya ta'asyrata La nadra libni adam Fima la yamlik Tidak ada nadar ya kepada sesuatu terhadap perkara yang tidak dimiliki oleh seseorang ya Seperti mana kita contoh eh, kalau saya lulus ya, kambingnya Fulan saya sembeli ya, ini bukan punya dia Iya kan Ya. Maka tidak boleh yang seperti ini. Wallahu taala alam, kita selesai dari bab la yuzbahu lillah bi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk pada bab minasyirki an nadhru li ghairillah. Ya. Di antara bentuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu Wataala. Ya, dan Insya Allah kita akan bahas uh, secara uh, agak meluas, tidak terlalu meluas, ya tentang hukum-hukum nadar nantinya, yang berkaitan dengan ahkamun nadar. Ya, yang berkaitan dengan hukum-hukum nadar. Ya, ini juga dibahas di kitab-kitab fikih masalah nadar ini. Wallahualamalik taufillahu nusubahannahum aamiyakum. Sholalaihullahi taala sabbur katu bulayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.